Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Pemirsa Hikmah Pagi dimana saja Anda berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini, setiap hari Selasa, kita berbincang tentang dakwah agama Islam, kerjasama antara Departemen Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Pemirsa tema yang akan kami bahas terkait dengan maulid Nabi yakni mengapa Nabi Muhammad terkenal Ini satu tema yang menarik Di tengah masyarakat kita banyak yang ingin menjadi terkenal tetapi dengan melakukan cara-cara yang tidak pas yang tidak sesuai dengan agama Islam Ada satu ungkapan Khalid Tu'rob Berbuatlah sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat engkau akan dikenal atau ungkapan yang lain Bul ala zamzam wa tu'orab Kencinglah di atas sumur zamzam Engkau akan dikenal Tentu saja ini cara yang tidak benar Untuk menjadi orang yang terkenal Tapi Nabi Muhammad SAW Beliau sangat Terkenal, dikenal, dan ajarannya diikuti oleh sebagian besar umat manusia di alam jagat raya ini Justru karena melakukan kebaikan-kebaikan, karena kejujurannya, karena kesabarannya, dan sebagainya Pemirsa, untuk membahas tema itu, kami hadirkan di studio Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi, MH Beliau selaku Kasubdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Mari kita temui. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir, Pak, di studio di TVRI. Pemirsa pada pagi hari ini kami hadirkan pula grup musik yakni GSG Generasi Seniman Jalanan Bulungan. Assalamualaikum, teman-teman. Dan kami hadirkan pula uh, uh, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dawah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4A. Assalamualaikum adik-adik. Baik pemirsa, nanti kita uh, Selingan untuk salat subuh Kita akan menyimak alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Oleh Al-Huna Al-Mukarram Dr. Andes Haji Hanifahri SHMH Dan <tuh> Bagi pemirsa nanti akan uh, berinteraksi Bersama kami, Silakan hubungi kami nanti Di 574-3476 Anda yang di luar Jakarta Hubungi kami di 574-3478 uh, Baik Prof. Uh, Pak uh, Nandi ya, kita membahas tentang um, Muhammad, Mengapa Muhammad terkenal Ini satu tema yang menarik ya Bagaimana kita memberikan panduan agar Masyarakat kita mencapai Cara untuk dia terkenal tapi dengan cara yang benar Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa wa man kabi yahudah Para pemirsa TVRI yang berbahagia serta adik-adik mahasiswa UI Jakarta yang saya cintai, grup musik juga yang hadir di TVRI pada pagi ini, bahwa menurut Badan Kependudukan PBB, umat Islam itu saat ini diperkirakan ada 1,7 miliar. Ini suatu jumlah yang sangat banyak. Setiap ada umat Islam pasti mengenal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir di tiap negara ada umat Islam. Menurut Dr. Wan Seng An dalam bukunya Islam di Cina bahwa di Cina saat ini umat Islam tidak kurang dari 147 juta. Ini suatu jumlah yang banyak. Tapi 147 juta di Cina itu termasuk minoritas karena penduduk Cina sekarang sudah 1,3 miliar. Nah, kemudian adik-adik para mahasiswa yang saya cintai, di Jepang itu ada Islamic Hospital Tokyo, tingginya 24 lantai. Ini susternya pada pakai jilbab. Yeah. susternya itu sudah pada pakai jilbab. Nah, di tiap-tiap negara ada umat Islam, di mana saja? Nah, mengapa Nabi Muhammad itu begitu terkenal? Karena kalau di situ ada umat Islam, pasti mengenal nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau lahir dalam keadaan yatim dua bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya yang bernama Said Abdullah itu telah meninggal dunia. 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya, 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya dibesarkan di kampung dalam suasana pengembala yang hidup juga di daerah yang tandus yang tidak tumbuh pohon-pohonan seperti di negara kita tapi dalam jangka 23 tahun dari perjuangannya itu Islam sudah tersebar ke seluruh jazirah Arabia dan setelah itu dilanjutkan oleh para sahabatnya para tabi'in tabi'in tabi'in para ulama sampai sekarang jumlah umat Islam itu ada 1,7 miliar bahkan di Indonesia dari 230 juta rakyat Indonesia itu 82 persennya itu beragama Islam. Nah, mengapa Nabi Muhammad itu terkenal? Yang pertama karena beliau itu adalah Rasul Allah yang telah dijanjikan. Jadi turunnya ke bumi, datangnya ke bumi ini sudah dijanjikan. Sudah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Ya, demikianlah mereka termasuk nabinya sudah diterangkan di dalam Taurat dan Injil. Juga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Ash-Shu'b ayat 6 Allah berfirman: "Aun bilahnya syaitan rajim, wa id qala in sabnu Maryam. Ya bani isra'ila ini Rasul Allahilaikum. Musab lima bayna yada minat Taurat, wa mubashirom bira'suli yati mimba bismuhu Ahmad. Firman Allah ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata: Hai hey bani Israel, aku ini Rasul untukmu." Dan aku akan melanjutkan ajaran-ajaran Taurat yang dibawa oleh Musa Dan aku memberi kabar kepadamu dengan akan datangnya seorang Rasul sesudahku bernama Terpuji Jadi Terpuji itu di dalam bahasa Arab bisa Ahmad, bisa Hamid, bisa Mahmud, bisa Muhammad Jadi mengapa Nabi Muhammad itu terkenal? Yang pertama karena Rasul Allah. Yang dijanjikan Adapun yang kedua Mengapa Nabi Muhammad itu terkenal Karena ajakan dan seruannya Untuk seluruh umat manusia Dan sepanjang masa Beda dengan Nabi-Nabi Dengan Rasul sebelumnya Nabi Hud Khusus untuk kaum Ad Nabi Soleh khusus untuk kaum Samud Wa ila Samuda ahohum sholiha Wa ila adin Ahohum huda Kemudian Nabi Lut khusus untuk kaum Sodom atau Sadum, ya. Di dalam istilah ilmu kedokteran ada istilah Sodomia. Sodomia itu adalah perilaku seks yang menyimpang laki-laki dengan laki-laki. Nah itu dulu umatnya Nabi Lut. Yang kemudian umatnya Nabi Lut itu diazab oleh Allah dengan suatu azab yang sangat mengerikan. Yang belakangan saat ini dikenal dengan istilah Aid. Nah itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel, Nabi Isa juga khusus untuk Bani Israel. Jadi dalam pengertian kalau dibaca, ini Rasulullah ilaikum, itu harus diartikan bahwa aku ini Rasul untukmu saja, tidak untuk yang lain. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam Al-Quran surat, Al Amli ayat 107 Wama arsalna ka illa rohmat alil alamin. Tidak kami utus Muhammad melainkan jadi rahmat untuk seluruh alam. Atau dalam Al Quran surat Saba ayat 28 Wama arsalna ka illa ka fatalinas bashiro wanadiro walakin arsalna sila yaklamun. Tidak kami utus Engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa. Tapi masih banyak orang-orang yang belum mengetahuinya. Itu saya kira para pemirsa adik-adik, ya, ada, sebetulnya ada empat, dua dulu, ya. Mengapa Nabi Muhammad itu terkenal? Pertama, beliau Rasul Allah yang dijanjikan. Yang kedua, ajakan dan seruannya itu untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa, beda dengan Rasul-Rasul sebelumnya, sifatnya temporer dan lokal. Ya subhanallah luar biasa luas sekali wawasan ee uh... Bapak tentang hal-hal uh, terkait dengan Nabi Muhammad ini uh, Pemirsa Menarik apa yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Nus Haji Nandi Naksabandi uh, Master Hukum Pak, ya. Uh, yang menarik juga dan perlu untuk uh, dibumikan oleh umat Nabi Muhammad adalah Sifat-sifat Nabi ya Sidik, amanah, tablik, fatonah Menurut Bapak sejauh mana ini telah diaplikasikan oleh umat Nabi Muhammad ini, Pak Uh, selanjutnya Para puasa yang berbahagia Bahwa mm. mengapa Nabi Muhammad itu terkenal Karena ajarannya seimbang mm. Artinya balance mm. Seimbang antara perhatiannya Untuk dunia dan akhirat Seimbang antara Hablu minallah dan hablu mm. minanas Barangkali nanti dengan hablu minanasnya itu ya mm. Dan kemudian Seimbang antara fisik Material dan mental spiritual mm. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mudah Mudah untuk dipahami Dan mudah untuk dilaksanakan Seimbang antara dunia dan akhirat Jadi agama Islam Bukan satu agama hmm. Yang hanya mengajarkan Akhirat saja Iya yeah. hmm dan Karena... tidak seimbang antara dunia dan akhirat. Baik. Nanti akan kita lanjutkan, kita akan uh, selingi dengan uh, azan subuh, uh, salat subuh bagi uh, masyarakat yang berada di wilayah barat ya. Pemirsa, perbincangan yang menarik nanti akan kami lanjutkan setelah uh, kami melaksanakan salat subuh dan sementara kami melaksanakan salat subuh, mari kita simak alunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yakni surat uh, Al-Fath surat ke-48 ayat 2 Sampai uh, 29 Yang disampaikan oleh Al-Mukaram uh, Pemirsa Hikmah Pagi Kita bertemu kembali, kita lanjutkan Perbincangan kita Acara dakwah agama Islam Kerjasama antara Departemen Agama Republik Indonesia dengan TVRI Tema yang kami bahas Pada pagi hari ini adalah Mengapa Nabi Muhammad terkenal dan narasumber kita Bapak Dr.andus Haji Nandi Naksa Bandi Master Hukum. Baik bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami silakan hubungi kami di 5743476 yang berada di luar Jakarta 0215743478. Eh baik kita lanjutkan sambil menanti interaksi dari pemirsa. ada begitu banyak ajarannya Pak Nandi. Di adalah ajarannya seimbang dan mungkin bisa dijelaskan silakan Kalau kita teliti dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul ketika anak-anak sedang belajar di Madinah Rasul melihat kepada gurunya dan bersabda Lima dalatu an limahul hiyakah kama tu an limahul kitabah hmm. Mengapa anak-anak ini tidak diajari cara menenun Sebagaimana mereka diajari tulis baca. Mm, yeah. Itu seimbang antara perhatiannya untuk dunia dan akhirat. Mm. Jadi Rasulullah sudah menanamkan hand. Mm, mm. Keprigelan bahasa Jawanya dalam pendidikan itu. Mm. Dan juga kita lihat di dalam Al-Quran itu tidak ada surat sholat. Tidak ada surat zakat, surat puasa tidak ada. Mm -hmm. Tapi yang ada surat Al-Hadid, artinya besi. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa Kami turunkan kepadamu besi. Besi itu punya kekuatan yang dahsyat dan banyak manfaatnya bagi manusia. Dari besi bisa jadi mobil. Dari besi bisa jadi motor. Dari besi mm -hmm. bisa jadi bangunan yang kokoh. Dari besi bisa jadi kapal induk. Dari besi bisa jadi kapal selam, dari besi bisa jadi tank baja, dari besi bisa jadi pesawat terbang. Yeah. Ini semua ada dalam Al-Quran Ada surat Azariyat, mm Wazariyat, Darwa, Falhamilat, Iwikro, Faljariyat, Yustro demi kapal induk yang mudah berlayar di laut. Mm -hmm. Nah ini ini keseimbangan ajaran Islam. Maka Allah berfirman, "Wa battagi fima ataqa Allahu daral akhirah, wa la tansah nasibakam wa ahsin kama ahsanalllahu ilaik, wa fil ardh, innallaha la Silakan kejar untuk keselamatan engkau di akhirat, tapi engkau jangan melupakan kehidupan duniamu. Inilah keseimbangan Islam. Di mana kalau Barat time is money, waktu adalah uang. Semua iya. waktu sediakan uang. I -I. Tapi Islam itu dalam Alquran Robana atina fit dunya hasana, wafil ahirat hasana, wakinar ya Allah ya Rabb berikan hiburan kami yang baik di dunia dan baik di akhirat. I -I. I -I. Ini keseimbangan dalam Islam antara dunia dan akhirat. Jadi itulah. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak semuanya sholat, tidak semuanya jajah. ibadah, ah, saja. ibadah ya. Hmm. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita bisa punya nilai ibadah. Hmm. Nah, ya itu. Ya itu sebabnya. Uh, baik uh, Pak Hanandi kita terima dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori. Yori. Silakan Pak Haji. Ya Pak Ustaz ini Pak Ustadz sebagai pakar hukum ini kan ngelihat bahwa e, perintah agama itu sebenarnya Allah itu memerintahkan untuk menjalankan hukum Allah bukan bukan bikin-bikin hukum yang malah tidak tidak apa tidak sejalan dengan hukum Allah. Kemudian juga orang banyak cinta nabi tapi dengan cara zikir aja atau bikin maulid. Mati-matian bikin maulid tapi gagal menjalankan hukum-hukum Allah dan mengikuti Ajaran-ajaran Nabi itu yang intinya mencintai Allah Kemudian orang juga banyak baca Quran sampai habis Tapi sampai mati hatinya gak terbuka untuk menjalankan isi daripada Al-Quran Atau tidak pernah mau pahami isinya Al-Quran Jadi cuma baca atau melakukan saja Terima kasih Baik, terima kasih kembali Ya, setelah Pak Haji Yori silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya. Dari Arif Pak Arif Iya, silakan Pak Arif Wah, Ini temanya saya tunggu-tunggu benar <laughs> yeah. uh, Kalau kita melihat tema ini Mengapa Nabi Muhammad terkenal Sekalipun tidak sama persis Tapi ada persamaannya dengan Kalau kita bertanya Mengapa insinyur Soekarno terkenal mm -hmm. Ya jawabannya Yang sama adalah Karena Dia berjasa besar terhadap negaranya mm Hmm Nah begitu juga Nabi Muhammad Yang tadinya antar suku, antar kelompok Di Mekah, Madinah itu saling membanggakan diri Akhirnya menjadi e, rukun bersatu dalam berbagai macam umat Rasulullah bisa jadi penguasa tanpa upah Ini maka terkenal Nah sekarang ini Pak Ustadz Kenapa yeah. sih pewarisnya oh, enggak ada mm -hmm. Yang jadi penguasa tanpa upah ini enggak ada Kecuali mm -hmm. ayah gitu iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Arif dan Pemirsa kami beri kesempatan kepada adik-adik dari mahasiswa UIN Jakarta silahkan adik-adik mengajukan -adik pertanyaan ya saya sebutkan nama Bismillahirrahmanirrahim nama saya Enri Rahman Abdul Rahman dari komunikasi, komunikasi penyanyi Islam berbicara tentang Nabi Muhammad berbicara tentang moralitas tentang akhlak nah yang saya mau tanyakan itu tentang kebudayaan itu sendiri dahulu Nabi Muhammad dan Islam secara keseluruhan berkembang dan bahkan kebudayaan dan merajai dan nah, tetapi sekarang moralitas sekarang malah-malah dan semakin aguk dan mungkin moralitas seperti, seperti sekarang nih pergaulan yang semakin buruk dari hari ke hari nah yang saya bertanyakan dari sistem ini apa yang salah sebab-sebab kemunduran akhlak dari Al-Quran ini nah yang kedua bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk munculkan kembali pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pertanyaannya. Silahkan, uh, Pak Andi. Uh, Pertanyaan-pertanyaan tadi baik dari Pak Yori di Tebet, kemudian Pak Arif, ya, dan kemudian adik mahasiswa itu juga bagian dari dakwah kita. Yeah. Ya, jadi sudah beliau juga sudah menyampaikan ini turut membantu kita dalam uh, mensiarkan, menyiarkan agama Islam. Ya. Memang kalau kita lihat bahwa Islam itu adalah suatu agama yang utuh ya, Maka udhulu Masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan Jadi di Islam itu pokoknya kan ada akidah Ada syariah Ada akhlak. Nah Rasulullah SAW Itu beliau pertama ketika di Mekah itu Kurang lebih 10 tahun membangun akidah mm Hmm jadi dengan akidah yang kuat memang kalimahnya singkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mm -hmm. kalimahnya singkat tapi isinya sangat dahsyat. jadi tidak akan berpandangan hidup tidak akan bertahkim tidak akan mengambil pola hidup kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulullah termasuk hukum mm -hmm. nah ini akidah yang kuat kalau sudah akidah itu kuat apapun yang datang dari Allah Sami'na wa a'laikum. Nah. Uh -huh. Kami dengar kami taan. Nah ini memang untuk sampai tadi kepada masalah hmm. menjalankan hukum Islam secara utuh itu perlu tatanan akidah yang sangat kuat terlebih dahulu. Uh -huh. Jadi kita tetap masih berproses, ya masih berproses. Sebab kalau kita lihat ya memang di negara kita Islam itu banyak hmm. mayoritas, ya. Tapi kan menurut Dokter Ong Hok Ham itu katanya dibagi tiga ya, Ada mm -hmm. Islam Santri, ada Islam Triahi, ada Islam Abang mm -hmm. Masih banyak di kita Islam Natwinti mm -hmm. Artinya Natwinti itu waktu sunat, waktu kawin, waktu mati yeah. <laughs> Waktu sunat, ya karena mm -hmm. di Jawa itu kan Kalau mau nyunatin yunatindu badeng islamakan anak kulo Nah di uleman-uleman itu <laughs> Kemudian waktu nikah baca dua kalimah syahadat Kemudian waktu... Kawin aja eh waktu mati aja dibacakan Yasin Nah sudah wis Islam kue ya, Sudah cukup Islam Jadi apa itu hakikat Islam ini Perlu proses Perlu pembelajaran ini termasuk eh, di dalamnya Dalam rangka nanti Akan samina wa wa'atokna terhadap Hukum-hukum yang datang dari Allah itu Nah kemudian dari Pak Arif barif, ya, barif, ya. Nabi Muhammad itu terkenal Memang karena jasanya tabah, ulet beliau itu ya. De juga dengan sifat-sifat tadi yaitu sidik ya. Kemudian amanah, amanah, tabligh, fatona ya. Siddiq karena benernya ini beliau ya, karena jujurnya, karena akhlaknya ya. Jadi Islam itu tersebar bukan karena pedang hmm. sebagaimana yang disebarkan oleh paham barat, ma mm aqomad illa bisayf. Mhm. Tidak akan tegak agama ini kecuali dengan pedang Itu hadis palsu itu mm -hmm. Hadis palsu, bikinan barat mm -hmm. ya. Justru Islam itu maju ya, Sampai di barat waktu itu ya, Bisa masuk ke Eropah Barat Melalui Spanyol dari Afrika Utara ya. Itu yang disebabkan Akhlak dan ilmu pengetahuan Nah ini para mahasiswani ya. mm. Ilmu pengetahuan Di mana setelah Islam datang Peradaban Islam datang Itu ilmu pengetahuan sangat maju Sangat maju. Dalam ilmu kedokteran Ada kita kenal Imam Ar-Raji mm -hmm. Imam Ar-Raji itu Mengerang kitab yang namanya Al-Qonun Fitib 240 jilid mm -hmm. 240 jilid mm -hmm. Dan buku itu sa sampai sekarang Masih tersimpan Di perpustakaan Internasional di Wina Dan masih dijadikan rujukan Oleh dokter-dokter dari Jerman mm -hmm. Dan harus diakui mengakui atau tidak sejarah mencatat bahawa Imam Ar-Razi itulah yang pertama kali menciptakan obat bius mm -hmm. dalam dunia kedokteran di mana pada waktu itu dokter-dokter Yunani punya satu kesimpulan Bahawa manusia itu bisa dioperasi kalau dalam keadaan tidak sadar mm -hmm. tapi dokter Yunani bingung bagaimana cara membuat orang tidak sadar akhirnya mereka membuat hammer Hammer itu palu kecil. Sebelum orang itu dioperasi, diketok dulu kepala bagian belakang di sini, ya supaya <laughs> pingsan. Iya. Tapi banyak yang gagal karena ngetoknya kencengan, mm. malah bukan pingsan, malah mati. Mm. Ya. Mm. Ah ini gagal mm. Imam Arwaji itulah yang menciptakan pertama kali obat bius. Jadi iya. obat bius itu. Tidak boleh itu kalau disalahgunakan Tapi mm -hmm. kalau untuk pengobatan dan atas Petunjuk dokter seperti dalam operasi ya Apa bisa kita dioperasi dalam keadaan Ya sakit kan Jadi mm -hmm. nah, Tidak sadar dalam keadaan itu orang itu imam yeah. ya. mm -hmm. Dalam matematika Kita kenal uh, Al-Khawarijmi Yang mengarang buku Al-Jabar wal-Muqabalah ya. mm -hmm. Dulu saya waktu di SMB Saya belajar Al-Jabar al ilmu, ya. ilmu ukur, ilmu hayat nah. Ilmu bahasa Arab, hayat bahasa Arab mm -hmm. Ya sekarang banyak berubah setelah uh, banyak yang sekolah di barat ya aljabar diganti matematik I, ya mm -hmm. ilmu hayat diganti jadi biologi, biologi. ya mm -hmm. ilmu alam ilmu bahasa arab alam bahasa arab mm -hmm. ya diganti jadi fisika, fisika. Ah, pada dulu para sahabat nabi itu ya terus kesini tidak memisahkan tidak mengenal dikotomi Antara ilmu umum dan ilmu agama. Iya. Nah sekarang tu kan ada istilah, wah ini ilmu umum. Kalau fikih ilmu agama. Kalau ajarba Islam itu tidak mengenal begitu. Ya. Mm -hmm. Justru ini masuk kepada jebakan jebakan Barat yang supaya yang wajib itu itu fikih, yang wajib itu tauhid. Tapi kalau matiqa tidak wajib, mm -hmm. fisika tidak wajib, mm -hmm. biologi tidak wajib. Ya. Mm -hmm. Padahal kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin Ya sesungguhnya mempelajari kedokteran bagi orang Islam hukumnya pardoqipaya. Jika di satu kampung, jika di satu kawasan tidak ada dokter yang Muslim, tidak ahli kesehatan yang Muslim, maka aduh hakak kambing itu semua semua. semuanya. Wah oh, itu, kan? itu itu hmm. uh, Pak Arif ya, hmm, hmm. Uh, bahwa kita uh, kita mengenai Nabi Muhammad itu dengan alat ad binu husnul kholub. Hmm. Ya ada orang bertanya. Ya Rasulullah, apa agama itu? Kata Nabi, baik akhlak. Datang lagi dia dari sebelah kanan, Ya Rasulullah, apa agama? Baik akhlak. Datang hmm. lagi dari belakangnya, datang lagi dari depannya, ya. Ad-dilu hmm. Itulah makanya Nabi bersabda dalam hadis yang masyhur, ya, innamabuistu liutammima makarimal akhlak, ah. ya. Dari setiap ibadah, dari setiap pengajian, dari setiap dakwah, Tujuannya adalah supaya kita baik ahlaq dan Itu. segala sesuatu uh, dilandasi dengan keikhlasan ya Keikhlasan tidak semata-mata apa ya. ah, tadi ya tadi, apa ikhlas. iya <tuh> uh, baik yang ketiga tentang moralitas uh, mahasiswa ya apa yang salah dari merosotnya mahasiswa sementara mereka umat Islam mereka tahu ajaran Nabi ada tulisan ada sebuah tulisan ya, tulisan ini menyadur dari Uh, seorang ulama besar, dulu ada ulama di Kalimantan Barat, mm -hmm. namanya Sheikh Muhammad Basun Imran mm -hmm. Sheikh Muhammad Basun Imran itu pada tahun 1930, beliau berkirim surat kepada pemimpin majalah Al-Manar yang terbit di Mesir isi suratnya panjang tapi konklusinya daripada surat itu, mengapa orang Islam itu mundur dan orang di luar Islam maju gitu mm -hmm. ya Nah, kemudian oleh Muhammad Sakib Arselan uh, Dijadikan sebuah buku 5 yeah. mm -hmm. data ahwal muslimuna Walima data qoddama gudur mm -hmm. yeah. Nah, mm -hmm. di dalam buku itu Kalau kita baca ya yeah, Mengapa uh, moral umat yeah, Islam ini mundur ya yeah, Karena telah meninggalkan Pedomannya sendiri mm -hmm. Yaitu Al-Quran mm -hmm. Sedangkan orang di luar Islam maju Karena mereka telah meninggalkan Kitabnya yang sudah usang jadi kebalikannya ya. hmm. Mungkin ada-ada yang gak merasa Saya hafal Al-Quran, saya baca Al-Quran ya. hmm. Banyak yang, ya Al-Quran kita baca hmm. Tapi jiwa dan isinya Sudah diamalkan oleh orang Barat hmm. Kata Muhammad Abduh Ketika berjalan-jalan di Eropa Saya melihat Islam itu di Barat Bersemangat hmm. hmm. kerjanya Padahal kita punya ungkapan Al-Waktu Kas Sa'id Ya, ilam tak tohu kotak Waktu sotur pedang. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu? Mm -hmm. Kita banyak ngobrol di warung kopi. Kita banyak ngobrol. Akhirnya menghujat orang. Akhirnya menggunjing orang. Padahal itu secara tidak disadari amal kita sudah berpindah kepada orang yang digunjing itu. Ya. Kita tidak pandai menggunakan waktu. Mm -hmm. Kita juga malas, mm -hmm. malas. Yeah. Ya Padahal Nabi itu sangat takut kalau umatnya itu malas. Ya, ya. tapi alhamdulillah saya lihat para mahasiswa ini, ya. mahasiswa ini. Jam setengah empat sudah bangun. Sudah ada di studio. <laughs> Jam empat sudah ada di studio. Nah, ini yeah. harus dilanjutkan ini. Dilanjutkan. Baca Tapi jangan aturan. tidur lagi setelah subuh. <laughs> jangan tidur lagi setelah subuh. Sebab manamak bakti subhi yurisul pakir. Hmm. Siapa yang memaksakan tidur setelah subuh, ya, itu akan mewariskan ke pakiran. Ke sangat sangat takut Nabi itu punya umat yang malas, hmm. malas. Ya. Nah bahkan dalam satu doanya Allahumma inni -hmm. a'udzu bika minal ajwi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah saya daripada sifat apas dan malas. Adik-adik para mahasiswa, dulu di zaman Rasul setelah selesai Sholat subuh itu bubar, bubar orang yeah. yang tani, yang nelayan, yang ke pasar, yeah. ya, yang bekerja. Sampai Rasulullah dari halaman masjid berdoa Allahumma barifi bukuri umati Ya Allah berkahilah umatmu yang bergerak di pagi hari mm -hmm, Subhanallah ya. Nah Baik. ini jangan sampai kalah kita sama orang lain Iya ya, betul-betul Maju masjid Inilah salah kita mm -hmm. Jadi Quran hanya dibaca Quran mm -hmm. hanya dihafal mm -hmm. Padahal termasuk Inna Nahnu nazalna bikra Wa inna lahulah hafidhu lah hafidun itu adalah mengamalkan ayat-ayat itu yep. terutama dalam memandang ayat-ayat kaumnya dan mm -hmm. ayat itu ada dua yeah. ada ayat yang ter ya yang bisa dibaca mm -hmm. ya dan ada ayat mm -hmm. ini alam itu ayat juga mm -hmm. ikrok juga harus ikrok juga ya, ya. Mm -hmm. baik nah, itu. baik baik panalis semua pertanyaan sudah dijawab dan kami akan uh, mempersilahkan uh, kepada pemirsa untuk menyimak dulu uh, alunan lagu yang disampaikan oleh generasi uh, seniman jalanan Bulungan mari kita simak Terima kasih anda masih setia bersama kami dalam acara dakwah agama Islam kerjasama antara Departemen Agama Republik Indonesia dengan TVRI. Tema pada pagi hari ini bagi anda yang baru bergabung kami informasikan tentang mengapa Nabi Muhammad terkenal dengan narasumber Bapak Dokter Sahji Nandi Naksabandi Master Hukum. Uh, baik uh, Pak Haji kita lanjutkan uh, ada juga yang menarik ya dari ajaran Nabi atau ciri khas dari ajaran Nabi adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu uh, menghormati Berajat komunitas mungkin bisa dijelaskan lho? Ya, betul, bagi para pemirsa yang Baru bergabung dengan TPRI mm -hmm. Tadi sudah kami ngelukakan Bahwa Nabi Muhammad itu mengapa terkenal Karena pertama Rasulullah yang telah Dijanjikan, kedua Ajakan dan seruannya untuk seluruh Umat manusia dan sepanjang masa Yang ketiga karena ajaran yang Dibawanya seimbang antara Perhatiannya untuk dunia, akhirat Hablu minallah, hablu minanas Fisik material dan mental spiritual yang keempat karena beliau menghormati derajat kaum wanita. Sejarah telah mencatat bahawa sebelum Islam lahir wanita itu seperti di Tiongkok diceritakan dalam buku sejarah itu didagangkan seperti kambing ditarik pakai roda dijual. Ya. Kemudian di India, kalau suaminya meninggal, itu istrinya harus turut dibakar. Ya. Mm -hmm. Tapi setelah Islam datang Nabi bersabda ma'akromahunna Ilā kārimun wama aḥnahuna ilā la imun. Mm -hmm. Tidak ada yang menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak ada yang melecehkan kaum wanita kecuali orang-orang yang hina. Sebelum Rasulullah SAW lahir di Jazirah Arabia, malu kalau seseorang itu melahirkan anak perempuan, termasuk Umar bin Khattab. Mm -hmm. Sebelum beliau masuk Islam, pernah mengubur anaknya hidup-hidup, ya. Yeah. Bahkan di dalam satu hadis diterangkan Rasulullah itu menjumpai orang yang selalu kalau berjumpa dengan Rasul nangis aja mm. nangis. Mm. Kata Rasul, kenapa engkau itu nangis terus? Ya Rasulullah, saya nangis ingat zaman jahiliyah. Saya takut dosa saya tidak diampunkan. Apa dosamu? kata Rasul. Begini ya Rasulullah Pada satu hari istri saya melahirkan Ternyata anaknya itu perempuan Saya rebut dari pangkuannya Karena saya ingin menguburkan hidup-hidup bayi wanita itu Tapi istri saya memeluknya Dengan sangat teras Ayah Jangan kubur ini anak kita Hasil cinta kita Karena istriku menangis Akhirnya Aku anak itu ke pangkuannya mm -hmm. Tapi tetap dalam hatiku ingin menubur anak ini mm -hmm. Aku biarkan sampai anak itu tumbuh dewasa menjadi seorang gadis mm -hmm. Tapi terus dalam hatiku Ya Rasulullah ingin membunuh mm -hmm. Karena aku malu punya anak wanita itu mm -hmm. Akhirnya setelah anak itu menjadi gadis Aku berkata kepada istriku Aku akan bawa anak gadis kita ini akan perkenalkan Kepada saudara-saudaraku Ya boleh kata istriku Tapi ingat ayah Jangan bunuh anak kita ya. Jangan bunuh anak kita Ingat ya amanah dari ibu Akhirnya anak itu didandani uhum. Dan uhum. dibawa pergi uhum. Tapi diper, dibawa pergi ke padang pasir Untuk mencari Sumur-sumur tua uhum. Akhirnya setelah sampai di sumur tua itu Ya Rasulullah Aku akan ceburkan anak gadis itu, tapi hmm. anak gadisku memeluknya hmm. dengan erat-eratnya. Ayah, jangan bunuh aku, ayah. Ingat pesan ibu ayah. Tiba-tiba hatiku luluh dengan menangisnya anak gadisku itu. Hmm. Tapi aku masih tetap berdiam di samping hmm. sumur ya. itu, Baik. Uhum. Akhirnya entah setan mana ya Rasulullah. Yeah. Yeah. Aku angkat anak gadis itu, aku ceburkan ke dalam sumur itu dan aku masih mendengar tangisannya aku dengarkan aku dengarkan tangisannya dari dalam sumur itu sampai tidak kedengaran lagi tangisannya aku selanjutnya pulang mm -hmm. setelah cerita itu adik-adik Rasulullah merah Mukanya dan seperti marah seandainya aku dekat menghukum engkau sekarang akan ku kisos engkau. Mm -hmm. Tapi sayang itu perlakuan di zaman jahiliyah. Iya. Begitulah keadaan wanita pada zaman jahiliyah. Mm -hmm. Tapi setelah Rasulullah SAW diutus, mm -hmm. ya, banyak ayat Al-Quran, banyak hadis mm -hmm. yang sangat menghargai kaum wanita. Mengangkat terdajat terdajat. Ya. Baik pak, kita terima. Telefon sila kan. Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum, Pak Assalamualaikum. Ya. Asalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kiai. Priyog. Ya, Abdul Kadir Tanjung Brewang ya. ya. sangat membawa kawasan merchandise sebagai umat Islam juga. Iya. Yeah. Sebagai bangsa Indonesia juga. Iya. Yeah. Nah, sekarang ini kalau lihat kita ini kurang apa Pak Kiai? Sudah punya khalifah. Dengan wakilnya yang sudah mulai melihatkan, mencerminkan ya. pimpinan rasulah. Ya. Begitu juga para kiai dan ulama. Ya, mohon singkat, pak Abidin. Nah, ya? ini apalagi yang harus kita perbincangkan di dalam apalagi Mau pemilu yang kali ini. Mm -hmm. Nah inilah yang perlu kita simak Pak Kyai ya, kita baik. mencari apa? Jadi kembali saja, inna lillahi inna rajiun. Iya. Nah, inilah tolonglah Pak ya, Kyai. Iya, baik. Terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Kadir yang sangat setia mengikuti acara Hikmah Pagi TVRI. Selanjutnya setelah Pak Abdul Kadir silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Pak Usman. Pak Usman di mana? di jalan raya Kalibata. Oh, di Kalibata. Jakarta Selatan. Silakan, Pak. Oh, saya mau nanya dengan Pak Kiai ini. Iya. Yeah. Sekarang manusia Islam itu banyak yang tidak beriman pada Allah. Benar apa tidak? Kurang lebih mungkin tinggal 5% yang iman kepada Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena satu aja di negara kita dibilang mayoritas Islam aja enggak pernah menang dalam membela negara itu aja yang saya tanyakan. Yeah. Terima kasih, terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nandi ada dua pertanyaan dan kita punya waktu 4 menit. Silakan Pak. Pak Abdul Kadir ya di Tanjung Priuk. Mm -hmm. Ya. Saat ini uh, memang ya banyak usaha-usaha untuk mengkerdilkan Islam. Banyak juga maksiat hmm, ya, hmm. baik dalam media juga, termasuk media elektronik beragilia, ya. ya, media cetak ya. Bahkan Pak lebih jahiliyah dari masa jahiliyah. Iya. Karena ini belum lahir sudah dibunuh. Iya. <laughs> <laughs> iya, belum lahir sudah dibunuh ya. ya. Kalau dulu lahir dulu, eh, dulu baru dibunuh <laughs> ya. Yaitu yang abosi itu, aborsi itu ya. Banyak sekali. Ya. Ya. Kita harus kembali tadi kata ya. Pak Kadir Innalillahi wa Inna Inna Innalillahi wa Inna kembali kepada Al Quran. Di dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 105 ayat 105 dek ya Ya Ayuhaladina Amanu Alaikum Anpusakum Laya Burukum Andalla Idah Tadi itu Ilallahi Marjiukum Jamian Payunabbiukum Dimakuntum Tak Malun Hei orang-orang yang beriman, pelihara lah dirimu, jagalah dirimu Orang-orang yang akan menyesatkanmu, orang-orang yang akan memabarotkanmu Tidak akan berfaedah, tidak akan ada gunanya kalau kita setelah mendapat petunjuk Kepada Allah semua kembali nanti Nanti Allah akan memberitakan kepada apa-apa yang kita lakukan jadi itu Pak betul yeah. innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti itu dia ya. kemudian Pak mm. Pak Utsman di Kalibata ya memang ada di dalam Al-Qur'an ya ketika orang-orang itu Kolatil robu amanna walakin kulu aslamna kan? Mm -hmm. nah, mm -hmm. Kami telah beriman, belum ngomong beriman, tapi kamu baru Islam. Kamu baru Islam, ya. Jadi kata tadi banyak orang Islam tapi belum beriman. Mm -hmm. Jadi artinya iman yang kamil, mm -hmm. iman yang sempurna, mm -hmm. ya, ya. Artinya kalau kita sekarang baru kulit kulitnya itu. Mm -hmm. Kalau sudah imannya itu sempurna tadi samina wa atona kami dengar kami taat apapun yang berat yang ringan ya yang mudah yang sulit ya akan dilakukan kalau sudah iman itu kuat ya mm -hmm. yeah. ya kaitannya dengan uh, tadi mau pemilu iya yeah. mau pemilu maka kita yang paling bagus itu adalah pertama menjaga lidah kita mm -hmm. ya yeah. men menjaga lidah kita pal mm yakul khayran aliyas mutasya berbicaralah yang baik mm -hmm. Ya berbicara atau diam. Ya. Jangan menghujat ini, menghujat itu. Ya, belum tentu yang kita hujat itu adalah lebih buruk daripada kita. Mungkin ya. dia lebih baik. Ya. ya. Kita harus ingat <tuh> maial pidumin kaulin ilah ladahi roky atid. <tuh> Tidak ada yang keluar ucapan kita itu kecuali dicatat oleh dua malaikat namanya roky dan atid. Kalau ya. kita bicara baik. Ya, yeah. ya. Yeah. Subhanallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu catat. And Tapi kita right. kita menghujat pimpinan partai calon-calon dihujat jadi itu tidak ya. sesuai dengan ajaran Islam Pak ya? tidak nah, sesuai. sesuai baik Pak sayang sekali ini waktunya terbatas tidak-mertah ya. ya, nanti kita bisa lanjutkan di waktu yang akan datang Pemirsa demikianlah perbincangan tentang mengapa Nabi Muhammad terkenal terakhir tadi memang apa yang disampaikan oleh narasumber kita ya Pak Nandi uh, menunjukkan keselamatan kita selamatul insan keselamatan seseorang itu sangat tergantung kepada menjaga lidahnya yang kedua bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat terkenal di alam jagat raya ini dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya telah disampaikan Tadi Yang kemudian seorang sejarawan <coughs> Michael Hart dia mengabadikan dalam buku yang sangat best seller The 100 Ranking of the Most Influential Person in History 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Nabi Muhammad diurutkan di tempat yang pertama Sekarang ini memang uh, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum membumi Itu sebabnya banyak kritikan Raitul Islam Afil Garbi Dunal Muslimin Wa Raitul Muslimin Afi Syarki Dunal Islam Katanya bahwasanya Islam telah diajarkan di barat, tidak ada umat Islam. Dan kemudian banyak ditemukan umat Islam di timur, tapi ajaran Islam tidak diajarkan. Nah, Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita, pelajaran baik kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Terima kasih kepada Ustadz Nandi, kepada adik-adik mahasiswa Fakultas Dawah UIN Jakarta. Dan juga kepada pemirsa yang telah berinteraksi bersama kami acara ini atas kerjasama Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI Dan kami selaku pembawa acara mohon diri bila ada kekurangan Akhiru kalam bila terikwal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh